Baik, kami kira sudah dapat dipahami dan telah cukup ya pembahasan kita tentang al-asmaul mukrobat ya maupun al-asmaul mabniyah ya isim-isme mukrob dan isim-isme mabni. Baik, sebagai pelengkap dan untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini dan juga e, pertemuan kali ini sebagai ringkasan ya materi kita kali ini sebagai ringkasan dari materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya. Maka kita perhatikan di sini ada alamati i'rabil asma, ciri-ciri i'rabnya isim. Kita perhatikan bahwasanya kita telah belajar itu isim uh, mufrad itu apa, isim musanna, jamak Mudakar salim dan seterusnya ya sampai isim uh, ghairul munsharif. Nah, dia merupakan termasuk dari bagian kelompok al-asmaul-mu'rabat atau isim-isim yang mu'rab. Apa artinya tadi? Yaitu yang dapat berubah keadaan akhirnya. Namun sekali lagi saya ingatkan perubahannya di sini bisa dengan harokat, bisa pula dengan huruf. Nah, untuk uh, sebagai bentuk supaya dapat mudah dipahami, di sini sudah ada tabel. Silakan dibaca ya dan dipahami ini merupakan ringkasan dari pembahasan-pembahasan kita yang telah terdahulu misalnya bentuk yang pertama al mufrad yaitu isim tunggal bentuk marfoknya contohnya misalnya rojulun ciri rupanya dengan dommah rojulun kita lihat dengan dommah Ciri nasotnya dengan fathah, menjadi apa makanya? Rojulan Kemudian ciri jernya dengan kasroh, sehingga menjadi rojulin Baik, untuk selanjutnya yang kedua Isim musanna, isim bebel, ganda Kita telah tahu bagaimana pembentukan isim musanna dari isim mufratnya yaitu ditambah dengan alif dan nun atau ya dan nun jadi ada dua bentuk isim isemusana itu ya ditambah dengan alif dan nun serta ditambah atau ditambah dengan ya dan nun ini semuanya masuk ke dalam kelompok isim isemusana. Namun bagaimana bentuk marfoknya, bagaimana bentuk mansupnya, bagaimana bentuk macururnya kita lihat ciri-cirinya ya. Untuk bentuk marfoknya adalah rojulani. Ini kita lihat cirinya dengan apa? Dengan huruf alif. Kemudian bentuk mansupnya adalah rojulai dengan apa? Dengan huruf ya. Ya. Jadi kalau yang marbok dengan huruf alif, kalau yang mansup dengan huruf ya. Kemudian yang majrur ini cirinya sama dengan ciri mansupnya yaitu dengan ya, sehingga menjadi rojulai Kenapa? Karena memang Isim Musana ini memang cuma ada dua bentuk. Kalau enggak Rojulani ya, Rojulaini. Untuk Rojulani, ini bentuk marfok untuk bentuk mansupnya. Dan bentuk majrurnya adalah Rojulaini. Baik, kemudian untuk jamak mudakar salim. Contohnya misalnya Muslimuna. Nah ini, bentuk nya dia ditandai dengan wawu, Ya, mansupnya ditandai dengan ya. Muslimina, kemudian majelurnya ditandai dengan ya mulai ya sama dengan bentuk mansubnya, Muslimina dengan huruf ya. Jadi sekali lagi dia tidak ditandai dengan harokat karena harokatnya sama. Kita perhatikan Muslimuna, fathah semua ya. Muslimina, fathah. Muslimina, fathah. Akan tetapi apa? Akan tetapi yang dimaksud di sini ya perubahannya ditandai dengan huruf. Yaitu huruf wawu dan huruf ya. Baik untuk kelompok selanjutnya adalah jamak Salim Kita juga telah tahu bagaimana cara pembentukannya. Ya contoh jamak Salim adalah misalnya muslimatun. Ciri rupa nya atau bentuk marbuknya adalah ditandai dengan harokat. Ini ya harokatnya apa? Dhammah sehingga menjadi apa? Muslimatun. Kemudian bentuk mansubnya, yaitu ditandai dengan kasrah. Ingat, mansubnya dia tidak dengan fathah untuk jama' mu'ana salim, akan tetapi dengan kasrah. Sehingga bentuknya bukan muslimatan, akan tetapi apa? Karena ditandai dengan kasrah menjadi muslimatin. Kemudian bentuk majrurnya, cirinya sama dengan bentuk mansubnya, yaitu muslimatin. Baik, kemudian bentuk jamak taksir ya, jamak taksir. Intinya jamak taksir kita sudah tahu ya, suatu jamak yang dia tidak dibentuk dari mufradnya. Dia itu apa? Dia tidak mempunyai pola. Tidak ada pola khusus cara mengetahuinya dengan menghafal. Contohnya misalnya rijalun. Ya. Bentuk marfoknya ditandai dengan harokat, yaitu harokat dommah kemudian bentuk mansubnya rijalan dengan fathah kemudian bentuk majrurnya rijalin dengan kasrah baik, kemudian al-asma'ul khamsah, baru saja kita bahas kita ambil salah satu contoh, yaitu abuka. abu ka abu di sini ya abu, dia ditandai dengan waw untuk bentuk man, uh, untuk bentuk marfoknya kemudian untuk yang bentuk mansub yaitu ditandai dengan alif yaitu abak dengan alif kemudian bentuk majrurnya ditandai dengan yaabika ya sehingga kalau kita apa membaca hadis itu kita baca misalnya an abi hurairah ya dari abu hurairah abi di sini menggunakan abi kenapa kok abi nggak abu kadang kan ada yang uh, dalam uh, misalnya kita buat Kala ya, abu hurairah. Pakai abu. Tapi kalau an. An abi hurairah. Kenapa? Kalau. Abi. Kok bisa abi? Karena dia memang bentuk majur. Kenapa majur? Karena memang didahuli dengan huruf jer. Huruf jer apa? Han. Sehingga bentuknya menjadi abi. Ditandai dengan ya. Baik. Kemudian untuk isim maksur. Contohnya misalnya Musa. Musa. Salah satu. Isim, maksur. Ya. Untuk cirinya yaitu dengan domah muqaddarah. Maknanya apa? Domah yang dikira-kirakan. Maknanya bahwasanya pada kata Musa ini kan ada huruf alif di akhir dari kata tersebut. Akan Tetapi kan kita tahu bahwasanya huruf alif itu dia tidak menerima adanya harokat sehingga cuma dikira-kirakan saja seolah-olah di atas huruf alif pada kata Musa itu ada harokat domah. sehingga cuma dikira-kira cirinya dengan apa bamak daroh. walaupun nanti bentuk mansubnya bentuk majrurnya sama secara tulisan akan tetapi dari sisi i'rab dia berbeda seolah-olah misalnya kita bisa tembus pandang misalnya seolah-olah di atas huruf alif di situ ada Harokat domahnya, namun domah yang dikira-kirakan, domah muqaddarah. Tapi kemudian untuk bentuk mansub, misalnya Musa, ya sama ya, dia dengan fathah muqaddarah. Karena memang harokat, karena memang sekali lagi huruf alif dia tidak bisa diharokati. Kemudian bentuk majrurnya sama, Musa, hanya saja cirinya beda, kasroh muqaddarah. Nah, sekedar teori saja ya. Pada bentuk marfu, mansub, majrur dari isim maksur itu sama saja, sama saja. Musa, Musa, Musa ya sama ya. Bentuk marfu, mansub, majrur sama. Kan tapi dari sisi i'rab dia berbeda. Baik, untuk kelompok selanjutnya adalah isim mangkus. Ya, isim mangkus kita telah belajar bahwasanya dia adalah isim yang diakhiri dengan Ya, lazima yang sebelumnya adalah huruf yang di dikasrah Contohnya misalnya Al-Hadi Al-Hadi Nah, demikian mula Al-Hadi di sini Alamatnya, cirinya adalah Dommah Mukaddarah Dommah yang dikira-kirakan Jadi, huruf ya di sini tidak kita kasih harokat Dommah Ya, karena orang Arab itu susah ya Siqal ya Susah untuk mengucapkan Al-Hadiyu. Susah. Sehingga apa? dikira-kirakan saja. Untuk enaknya kita baca Al-Hadi. Ya. Ini domah muqaddaruh. Seolah-olah ada domahnya. Kemudian. Al-Hadiah. Ini bentuk mansubnya. Kalau ini betul-betul cirinya dengan fathah dohiroh. Fathah dohiroh itu ya fathah itu sendiri. Jadi di atas huruf ya ada harukat fathah al-Hadiyah. Karena ini ya menurut orang Arab tidak susah mengucapkan al-Hadiyah berbeda dengan al-Hadiu, susah, ya. ya. susah mudah ditinjau dari orang Arab ya, bukan orang uh, Indonesia seperti kita ini. Tayib, kemudian ciri Jar ya, bentuk majrur dari isim mangkus dari contoh al-Hadi. Ya, sama yaitu itu al-Hadi, ya juga Yaknya tidak diberi harokat. Hanya saja dia dicirikan dengan kasroh mukad darah. Seolah-olah ada kasrohnya. Jadi perlu diingat. Khusus untuk bentuk nasab, bentuk mansubnya, untuk isim mangkus. Dia diharokati dengan fathah. Selainnya dia hanya dikira-kirakan saja. Bentuk mukad darah. Baik, yang terakhir. Yaitu isim ghairul munsorib. Isim Huarul Munsarib yaitu isim yang dia tidak menerima tanwin, tidak pula menerima kasrah. Contohnya banyak, kita telah membahas beberapa kelompok yang dimasukkan ke dalam kelompok isim Huarul Munsarib. Kita ambil salah satu contoh saja, misalnya Umar, termasuk nama orang yang mengikuti pola Fu'alu ya, Fu'alu Umar. Diri rohnya dengan domah, sehingga Umaru ciri nasabnya dengan apa dengan fathah kumara tapi apa ciri jernya bentuk majrurnya ya sama dengan kumara dengan bentuk mansub umar cirinya dengan apa fathah sama kenapa kok tidak dengan kasrah ya karena enggak boleh isim ghairul munsharif itu enggak boleh di kasrah sehingga ciri jernya dari isim ghairul munsharif adalah dengan fathah baik demikian pertemuan kita kali ini mudah-mudahan dapat dipahami sekali lagi ya pembahasan tentang alamah tukarabilasma ini merupakan pembahasan yang sangat penting bentuk ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang telah kita utarakan sebelumnya sehingga ini perlu diulang-ulang perlu dihafal ya sampai di luar kepala betul-betul dihafal untuk ciri-ciri dari erab masing-masing isim demikian apa yang dapat kami sampaikan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.